Petra Bisnis meski Ditjen Bea Cukai menolak untuk menunda penerapan nomor induk kepabeanan atau NIK yang diusulkan oleh Menteri Perdagangan dan Kadin Indonesia, banyak pengusaha yang tetap berharap ada proses transisi yang tetap memperbolehkan kegiatan ekspornya berjalan berbarengan dengan proses mendapatkan NIK bagi pengusaha yang belum memilikinya. Jika tidak, pengusaha tentunya akan dirugikan akibat kontainer harus ditahan sampai pengusaha memiliki NIK. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan E Nom. UI KTP Basri, Mas Katip, Bukankah seharusnya ada titik temu dari persoalan ini? Apalagi bisa dibilang kalau target aturan ini tidak sesuai, berarti sebenarnya memang ada yang belum maksimal dalam proses sosialisasi. Betul, di satu sisi bisa mereka belum maksimal, di sisi lain juga kita juga nggak bisa blame dari pelaksana. Karena kadang, kadang begini ya, eh, ini juga kelemahan dari orang kita ya. Dikasih tahu itu prosesnya panjang sekali gitu. Baru mau adjust. Misalnya saya kasih contoh elektronik KTP itu ya. Sudah lama dikasih tahu, tapi orang juga dia tunda-tunda aja sampai terbatas. Habis waktunya baru kemudian orang rame-rame datang ke sana. Jadi saya kira dua belah pihak lah. Karena memang orang kita itu, saya nggak tahu apakah, saya nggak terlalu yakin ada faktor budaya atau apa. Tetapi memang untuk satu proses apa ya aturan baru atau apa itu bukan hanya dari sisi petugasnya. Dari pelaksananya itu juga, orang yang penggunanya itu juga. Nggak mau respon seketika. Contohnya saya ambil contoh waktu mengenai busway itu. Coba Itu susah sekali untuk diyakinkan bahawa mereka nggak boleh masuk situ gitu. Ya kan. Jadi saya kira di satu sisi juga petugasnya, di sisi lain juga penggunanya. Berarti ada kelemahan dari pihak regulator dan pelaku usaha. Selanjutnya bagaimana Mas? Nah karena kita tahu dua belah pihak itu punya kelemahan, maka proses transisinya itu makan waktu biasanya. Dan harus dua belah pihak itu memahami aturannya apa. Yang jadi persoalan tuh kadang-kadang pelaksananya juga nggak begitu paham di dalam aturannya. Yang penggunanya juga nggak terlalu tahu persis mengenai hak dan kewajibannya. Karena banyak sekali di antara kita kalau ditanya mengenai satu hal, ditanya hak kewajiban kita, kita nggak tahu tuh. Orang kerja di kantor aja banyak yang dia nggak tahu mengenai hak dan kewajibannya. Demikian Katib Basri, saya Giri Sadewa.